Kulah ini sabili, Adeguilah Allah, atas ciraat, Aku dan yang mengikut Aku, dan Subhanallah, dan tiada yang beriman kepada orang-orang kafir. حَمْلُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَشْرَفِ الْأَمْبِيَاءِ الْمُسَلِّمِينَ نَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ ومن تبعهم Allahumma infaana Nabi ma'alam tana wa alimna ma'yan fauna wasidna ilma. Baik ibu-ibu sekalian semoga selalu dinamati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan pembahasan fikih sunnah wanita. Dibuka bukunya yang tebal itu. Mudah-mudahan enggak jadi bantal di rumah. Tey, kemarin kita bahas sampai mana? Bahas sampai mana ibu ibu Syarat-syarat pakaian Wanita di depan Yang bukan mahrum Iya kan Syarat-syarat pakaian wanita di depan yang bukan mahrum Ada berapa kemarin syaratnya Ada berapa 8 apa 10 Sampai de 8 Yang pertama Menutupi aurat seluruh badan kecuali wajah, kaki, telapak, tangan. Yang kedua, bukan pakaian yang berias. Bukan pakaian yang berias. Diri. Yang ketiga, tidak sempit. Yang keempat, tidak. tidak tipis. Yang tadi yang ketiga itu tidak ketat. Yang keempat itu tidak tipis. Ketat. Paham ke? Membentuk lekuk tubuh. Kemudian yang keempat. Nah, yang kelima yang kelima laki -laki. Tidak diberi wangi-wangian Kemudian yang keenam laki -laki. Tidak mirip pakaian laki-laki Yang ketujuh laki -laki. Tidak mirip pakaian orang kafir Yang kedelapan Tidak pakaian yang tampil beda Nah sekarang Beberapa faedah tentang pakaian Ditulis judulnya Beberapa faedah tentang pakaian wanita Beberapa faedah tentang pakaian wanita Yang pertama Wanita boleh memakai kain sutra Yang pertama Wanita Boleh memakai kain sutra Namun tidak boleh bagi laki-laki. Ya, namun tidak boleh bagi laki-laki. Saya ulang, perempuan, wanita itu boleh memakai kain sutra. Namun bagi laki-laki tidak boleh. Ya, bagi laki-laki itu tidak boleh. Kenapa tidak bolehnya? Ya, ada beberapa alasan. Ditulis ada beberapa alasan Ini tidak ada di buku Saya tambahkan Ada beberapa alasan Laki-laki tidak Boleh memakai sutra Laki-laki tidak boleh memakai sutra Yang pertama Larangan Nabi Yang pertama larangan Nabi Yang kedua Biar tidak mirip dengan Perempuan Yang pertama larangan Nabi Yang kedua Biar tidak mirip dengan Perempuan Karena itu pakaian perempuan Yang ketiga Pakaian sutra Lebih menunjukkan lemah lembut Ya pakaian sutra Lebih menunjukkan lemah Lembut Dan lemah lembut lebih cocok pada perempuan Dan lemah lembut itu lebih cocok pada perempuan Buwan. Jadi laki-laki enggak pakai. Ya. Coba kalau lihat laki-laki lemah lembut coba gimana? Enggak pas kalau laki-laki terlalu -laki lemah lembut. Istilahnya apa? Cucok, ya. Istilahnya cucok. Kalau laki-laki cucok ini enggak cocok. Laki-laki tuh harus tegas. Iya, gitu. Kalau sudah berubah suaranya jadi perempuan Wah sudah gak ini lagi Ya Harus tegas Laki-laki itu Makanya pakaiannya juga harus seperti itu Jadi tidak boleh pakaian yang menunjukkan lembut, -lembut Seperti kain sutra Jadi itu bedanya antara laki-laki dan perempuan Seperti tadi Kemudian Yang kedua Tadi beberapa aturan nih? Tentang pakaian Faidah dari Pakaian wanita Yang kedua Pakaian wanita Boleh isbal Pakaian wanita Boleh isbal Yaitu Menjulur di bawah mata kaki Yaitu menjulur di bawah mata kaki Sedangkan laki-laki tidak boleh Sedangkan laki-laki tidak boleh Jadi sekali lagi, itu hanya untuk Perempuan-perempuan boleh e, roknya itu turun di bawah mata kaki Namun kalau bagi laki-laki tidak Alasannya, tulis alasannya Alasannya Karena wanita lebih dituntut menutup aurat Sampai kaki Karena wanita lebih dituntut menutup aurat sampai kaki Sedangkan laki-laki Pakaiannya dilarang di bawah mata kaki Sedangkan laki-laki pakaiannya dilarang di bawah mata kaki Untuk menjaga kebersihan Untuk menjaga kebersihan Jadi kalau kakinya itu Celananya itu turun di bawah mata kaki Biasanya nyari-nyari tanah Kalau untuk laki-laki Dan tidak pantas seperti laki-laki seperti tadi Karena dia tidak dituntut untuk tutup aurat sampai kakinya Kalau perempuan Maslahatnya lebih besar Kalau perempuan tutup Sampai kaki Karena kaki itu termasuk aurat yang wajib ditutup Nah sekarang tulis Untuk panjang pakaian wanita Untuk panjang pakaian wanita Coba lihat di halaman berapa Di buku terjemahan 50 540 4 Lihat di poin nomor 2 coba Apa judulnya Baju perempuan Ujung bawah baju perempuan Dibaca lagi kalimat Dikecualikan bagi wanita Ada enggak di bawahnya? Iya ya, hadisnya Setelah hadis Ada faidah? Faidahnya apa? Para ulama sepakat Bolehnya Wanita isbal Isbel. Terus di bawahnya Faidah Nah diukur dari mana? Sejengkal kain yang boleh dijulurkan wanita Terus di bawahnya ditulis nah, Diperintahkan sejengkal Sejengkal itu dari pertengahan betis Jadi betis itu diukur tengah-tengahnya ditambah satu jengkal namun kakinya masih kelihatan Nabi saw perintahkan dari setengah betis ini tambah satu zira zira ini satu hasta ini dari ujung tangan ini sampai siku berarti dari setengah betis tadi sampai ditambah dari setengah betis turun ke bawah berarti nanti melebihi kaki jadi kakinya itu jadinya ditutupi maka sekarang uh, ditulis panjang pakaian wanita Panjang pakaian wanita adalah dihitung dari setengah betis, dihitung dari setengah betis dengan menambah satu hasta. dengan menambah satu hasta. Ya, dengan menambah satu has hasta. Jadi jadi setengah betis dihitung satu hasta. Ya, satu hasta tadi berarti nanti lebih enggak dari kakinya nyeretan atau tidak? Iya ya, nyeret. Maka ditulis maka syarat pakaian wanita dari sini ada dua. Maka syarat pakaian wanita dari sini ada dua. Yang pertama Wajib Menutupi kaki Berarti kalau ibu-ibu tidak lebih Pokoknya kakinya tertutup Kalau tidak lebih dari Dari kakinya tadi Yang jelas kakinya wajib tertutup Itu kadar wajib Ya Saya ulang, yang pertama Wajib kakinya tertutup Meskipun tidak tambah lebih daripada kaki Namun kakinya itu wajib tertutup Tutup Berarti kalau masih ngatung Itu belum Kemudian yang kedua Maksimal Ya maksimal Ini paling maksimal Panjang pakaiannya Dihitung dari Tengah betis Tambah satu hasta Dihitung dari setengah betis Tambah satu Hasta Berarti yang wajib tadi yang mana? Kakinya tertutup Kaki. Kalau dia mau tambah lagi Cuma sunnah saja Tidak sampai wajib Berarti yang tadi Nabi SAW katakan kepada umus alamah Jadi saat Nabi SAW itu Cerita tentang pakaian yang masalah bagi laki-laki laki-laki tidak boleh julurkan di bawah mata kaki. Terus Ummu Salamah merasa sama. Ketika itu dia tanyakan pada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan perempuan?" "Wahai ya Rasulullah, bagaimana dengan perempuan?" Rasul katakan, "Tarha syibrun." Kamu tambah satu jengkal. Satu jengkal itu dihitung dari setengah betis tadi. Kemudian Ummu Salamah katakan pada Rasul, "Idzan yankasyifu anha." Kalau begitu wahai Rasulullah, kaki kami masih terlihat. Kemudian Rasulullah SAW itu perintahkan lagi, Fadiro Anla Ta'zidu Alaih. Ya, cukup nanti engkau tambah lagi dari setengah betis tadi tambah satu hasta. Ingat ini ni geng, satu hasta. Ini dari siku ini sampai ujung tangan. Tambah satu hasta. Namun tidak boleh lebih tambah lagi daripada itu Jadi dibuat kayak Pernah lihat gaun pengantin gak? Nah gaun pengantin kan ditambah lagi Lebih daripada satu jengkal Lebih daripada satu hasta tadi Maka tidak boleh Yang jelas tadi yang wajib itu apa? Menutupi kaki Berarti Kalau tidak pakai kos kaki itu tidak masalah Yang penting pakaiannya nutup kaki. Kalau belum nutup kaki berarti tambah kainnya lagi nutup. Ya, jadi beli gamis lagi tambah kainnya tadi. Ya, atau belang-belang enggak -belang, apa-apa yang atas itu ireng ya, yang di bawah itu merah ya, ditambah tutup biar menutupi kaki. Atau cari yang zong-zongan itu loh, ditutup nanti dipotong kainnya terus disambung. Ya, sampai nutupi kaki wajib. Berarti kalau ibu-ibu tidak pakai kos kaki tidak masalah Kos kaki itu belum sempurna Kos kaki itu tidak menutupi Karena masih kelihatan ketat juga dari luar Terus yang ketiga Memakai celana panjang Yang ketiga Yang tadi lo dari pertama kan Poin pertama apa? Boleh pakai Kain sutra Yang kedua Panjang pakaian wanita Yang ketiga Hukum memakai celana panjang Baiknya dihindari Hukum memakai celana panjang Baiknya dihindari Karena Masih Membentuk Lekuk tubuh karena masih membentuk lekuk tubuh. Lebih-lebih kalau ketat. Kalau longgar pun itu masih membentuk lekuk tubuh, lebih-lebih lagi kalau ketat. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu di bahasa apa, Mertiani? bolehkah Nah yang keempat baiknya perempuan tidak memakai sepatu hak tinggi Baiknya perempuan tidak memakai sepatu hak tinggi karena Sepatu seperti itu mengelabui orang lain dan suaranya mengundang perhatian. Dan suaranya mengundang perhatian. Bersuara enggak kalau pakai sepatu hak tinggi? Iya, yeah. yeah. Tuk, tuk. Mm. Hmm. Belum lagi keseleo. Enggak usah dia hmm. Belum lagi keseleo, keseleo nya lebih besar lagi. Jadi kalau sudah pakai hak tinggi terus jatuh tuh saya malah syukur pakai sepatu hak tinggi jatuh. Jadi sepatu hak tinggi itu baiknya dihindari. Masalahnya tadi apa? Mengelabui orang. Jadi orang kira, "Wuh, dia tinggi sekali." Padahal kalau jalan dengan suaminya itu tingginya sama. Pas pakai aktingnya, lebih tinggi daripada suaminya. Padahal tingginya sama. Kemudian yang kedua tadi masalah. Suaranya itu mengundang perhatian. Belum lagi ditambah tadi. kesleo. Keselio. Jadi cukup sampai nomor empat tadi. Jadi ada yang pertama boleh wanita memakai kain sutra. Yang kedua panjang pakaian wanita itu. Yang, yang wajib menutupi kaki. Kalau mau ditambah dari setengah betis tadi sampai Tambah satu hasta Kemudian untuk celana panjang baiknya dihindari Untuk sepatu hak tinggi Baiknya tidak dipakai